kontes uh, kontes kecantikan se-Jawa Tengah terbaik. Iya. Yes. Yeah. Yeah. Padahal aku ganteng mah. <laughs> Sing duwe pabrik susu paling gede sak Jawa Tengah. Iya. Yeah. Tapi nganu nek minggu tutup pabrike. Yen minggu tutup? Iya. Yeah. PNS kok. Oh, PNS minggu PNS. tutup. Ya. Yeah. Jadi uh, Senin, Selasa, rebu kemis Jumat setu. Yeah. Iya. Yeah. Setu setengah hari to. Ora, kabeh hari. Kalau kusasar ini yeah dibuka ya spesial Yen, buat resik ya yang dino ini dibuka uh -uh. kanggu kanggu kocok-kocok resik aslinya yeah. tutup <laughs> lagi lagunya kanggu uh, bapak komandan ini lagu oh iya yeah. uh, bapak komandan parjo yeah. lagunya ini lagunya Pak parjo itu duwe empang itu wakeh oh, yeah. yeah. dia jadi jadi lagunya jurakan empang, empang. yo satu rumah lagu kita persembahkan juga buat semuanya New Army Girl is mijn zomer nog Oh, raquia, chaca Zal maar net Zij de